Bismillahirohmanirohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad dan dari beliau dan dari para sahabatnya dan dari orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Semoga Allah memberkati kita. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam dalam acara pembahasan fikir kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan membahas sebuah buku yang dilulus oleh Dr. Rehalul Bahrain MSJ SPPK dan insya Allah kita akan menyesuaikan pada hari ini pembahasan di buku tersebut Ditutup dengan pembahasan e, tata cara pandua sholat untuk wanita hamil ya. pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang posisi e, sholat orang yang sakit dan dia ingin tarawih berjamaah dengan duduk di kursi. Maka dua rincian, apakah duduk di kursinya sejak awal atau sampai uh, atau dia hanya duduk ketika ruku dan sujud, ya. Sementara berdirinya dia masih bisa sanggup berdiri. Maka kalau dia sejak awal sampai akhir tetap uh, duduk, maka yang disamakan dengan diteruskan dengan jamaah soft. Di samping kanan kirinya adalah. Uh, bagian kaki paling belakang dari kursinya. Namun, apabila ia masih sanggup berdiri, ya sehingga dia masih tetap berdiri bersama jamaah dan kemudian nanti ia sholat e, apa rukuk dan sujudnya baru ia duduk. Maka yang ia samakan dengan se, e, jamaah Sampai kanan kirinya adalah tumit kanan, e, tumit kakinya. Ya, kursinya dia belakangkan dan ambil posisi yang tidak mengganggu jamaah yang sedang sholat di belakang. Yang pembahasan Uh, terakhir ya yaitu tentang wanita hamil besar yang tidak bisa rukuk dan sujud sehingga bagaimana cara sholat salatnya. Bagi wanita hamil yang hamilnya sudah hamil tua atau hamil besar bisa jadi memang kesulitan untuk melakukan rukuk dan sujud ya, karena perut yang semakin membesar dan agak susah melipat uh, dan membungkuk ya. Sehingga tata cara yang salat bagi uh, tata cara salat bagi mereka adalah uh, gunakan kaidah umum cara sholat bagi orang yang tidak mampu ya. Ibu hamil itu bisa digolongkan ke dalam orang yang tidak mampu, maka masuk dalam kaidah ini cara sholat yang orang tidak mampu sebagaimana dalam hadis sholliqa iman fa ilam tashtoteq fa kaidan fa ilam tashtoteq fa alajam bin sholat ada sambil berdiri ya jika tidak mampu maka sambil duduk jika tidak mampu maka sambil ber berbaring jika tidak mampu maka sambil ter terlentang ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wataala karena memang kita diperintahkan agar bertakwa semampunya Allah tidak Membebankan seseorang melebihi kemampuannya. Sebagaimana mana firmannya: "Watakuh amitatakuh bertakwa semaksimal, e, semaksimal kemampuan kalian." Ia ya, dalam firman yang lainlah: "Yukanilillahulnaqsin illa usaha." Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ibu hamil, ya, e, ketika ia berdiri solat, ya, tetap berdiri seperti mana biasanya. Nanti kemudian ketika rukun dan sujud, silakan bisa di kursi. Namun jika ibu yang sedang ambil bersani tidak bisa juga sholat di atas kursi atau duduk di lantai. Ya, tapi duduk di lantai yang lebih baik ya. Karena sunnahnya adalah sholat duduk bersila itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jika memang mampu. Sebagaimana yang ditelaskan Syih Muhammad bin Salih al-Sahimin rahimahullahu ta'ala. Jika tidak mampu berdiri maka sholat dengan cara duduk. Dan yang paling baik caranya adalah dengan duduk bersila pada posisi tempat berdiri dan ruku, ya. Akhirnya duduk ber bersila dan beliau juga menegaskan sholat duduk bersila bukanlah hal yang wajib. Ya. Ia bisa sholat dengan cara yang ia inginkan atau yang mudah ia lakukan. Ya. Karena Nabi saw bersabda, jika tidak mampu maka dengan duduk. Dan duduknya tidak dijelaskan cara caranya seperti apa dan Nabi hanya uh, mengumumkan apa uh, ketentuan yang disebut kohin dan umum terserah mau duduk gimana caranya, senyaman mungkin, seenak mungkin, semudah mungkin lalu kemudian nantinya ia bisa berisyarat ketika ruku dan sujud ya jika mampu berdiri maka ndaknya tetap berdiri ya e, namun jika apa e, apa namanya e, kalau misalnya apa untuk ruku dan sujudnya bisa nanti ganti dengan isyarat ya mana nanti rukuknya e, dan sujudnya itu lebih rendah sujud daripada ruku. ya dan uh, harus tetap surat dalam keadaan berdiri ya Ibu hamil biasanya tidak ada masalah dalam posisi berdiri Jadi tetap wajib berdiri dulu Nanti mana yang tidak bisa dilakukan gerakan suratnya dengan maksimal Karena tidak bisa dilakukan hamil yang besar Baru diganti dengan posisi duduk atau posisi yang nyaman dilakukan Maka Syihabul Aziz bin Basrahimahullah menjelaskan Barang siapa yang mampu berdiri dan tidak mampu sujud atau ruku Maka tidaklah gugur kewajiban berdirinya ia tetap sholat berdiri dan berisyarat ketika rukuk, ya. kemudian duduk ya e, dan isyarat untuk sujud, di mana isyarat sujudnya lebih rendah daripada ruh, rukuknya. Jika tidak mampu sujud saja, maka e, apa? ia rukuk dan berisyarat ketika sujud. ya e, Rukuknya tetap dilakukan, sujudnya yang dia isyaratkan. Sehingga kapanpun seseorang sakit di tengah-tengah sholatnya, jika ia mampu berdiri, duduk, dan rukuk, dan sujud, maka Seketika, seketika itu pula wajib melaku melakukannya. Mana yang tidak mampu dilakukan silakan ganti dengan gerakan yang yang mudah. Itu pembahasan ringkas eh, apa namanya eh, panduan tentang solat orang yang sakit. Intinya tidak semua langsung semata-mata sakit. Pukul rata boleh solat duduk Tidak. Tapi lihat mana gerakan solat yang bisa kita lakukan sempurna sebagaimana biasa dalam keadaan kita sehat. Mana yang tidak bisa dilakukan. Uh, apa namanya yang tidak bisa dilakukan sebagaimana biasa barulah diganti dengan tata cara yang lain yang mudah ya sesuai dengan panduan dari Nabi saw. Ikhwan ibdin sebagai penutup memang permasalahan kontemporer ya, memang uh, agak jarang ditemui di beberapa kitab para ulama ya sehingga kalau mau merujuk ke sana akan sulit menemukan pembahasannya terlebih masalah kedokteran dan ilmunya itu berkembang sangat pesat sekali sehingga Para ilmuwan dan orang yang mempelajari ilmu kedokteran itu ditekankan supaya menjadi long life learning ya, Pembelajaran sepanjang hidup ya. Karena ilmu kedokteran yang terus berkembang pesat ya. Begitu juga permasalahan fikir itu yang berkaitan dengan kedokterannya itu tentu berkembang juga ya. Ada pembahasan-pembahasan yang perlu dibahas ya. Khususnya permasalahan puasa yang banyak menjadi pertanyaan orang awam dan petugas medis ya Nah, seperti kita ketahui, ibadah puasa adalah ibadah yang dilakukan hampir oleh semua orang yang merupakan rukun Islam kita. Tetapi lagi bulan Ramadan tentu hal-hal terkait puasa banyak ditanyakan oleh orang-orang uh, tersebut. ya. Sehingga semoga apa yang kita bahas di pembahasan uh, mengenai buku yang ditulis oleh Dr. Rehanul Baharin ini bisa menjadi sumber ilmu buat mereka yang membutuhkan dengan pembahasannya ringkas. Terutama tenaga medis, dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain bisa. Ya atau para penutur ilmu agama sebagai bahan bacaan sehingga beliau mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk buku ini kalau ada jamaah yang ingin memberikan sarannya karena sudah diketahui bahwa dalam permasalahan fikih banyak khilaf ya itu kita harus apa apa namanya harus memahami itu ya dan kemudian kita kalau tidak mengetahui khilaf ya tidak mau menolak si khilaf berarti ini belum merasakan fikih orang tersebut ya sehingga ya. Kami menghormati pendapat ya, yang memang memiliki dasar yang kuat. Ya. Berbeza dengan permasalahan akidah dan tauhid itu Permasalahannya sudah uh, baku, ya. tidak boleh ada hilaf. Sehingga kami sangat berharap ya, Allah Subhanahu Wataala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ya. Semoga Allah menjadikan uh, buku ini menjadi amal jariah buat penulis dan mengharap Ridha Allah Subhanahu Wataala kita yang membahasnya mendapatkan manfaat menjadi ilmu tambahan buat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua bisa memberi manfaat bagi manusia. karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling ber bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kita menyelesaikan pembahasan total seluruh buku fikih kosyah kontemporer terkait puasa dan Ramadan yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain MSc SPPK hafizallahu taala warah dan Allahumma yang fa'una yang kita berharap ya semoga uh, pembahasan yang kita bahas ya, selama kurang lebih 27 hari ini bisa menambah khazanah keilmuan kita menjadi ilmu yang bermanfaat yang membela kita di hari kiamat kelak bukan ilmu yang me menuntut kita di hari kiamat kelak